Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilanamin Alhamdulillahillazhi amgala sakinah Fi kulubil mu'minin Li ajdadu imanan ma'a imanihim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini Apakah Allah yang maha agung menatap kita Mendengarkan setiap yang terucap Adakah yang luput dari pengetahuan Allah Adakah yang lepas dari pengawasan Allah Adakah sesuatu yang bisa terjadi tanpa izin Allah semua makhluk ingin memberikan sesuatu tapi Allah tidak menghendaki terjadi tidak ya. semua makhluk ingin mencelakakan tapi Allah tidak menghendaki kita celaka-celaka tidak ya. baik Alhamdulillah kalau seseorang sudah yakin bahwa segala sesuatu dalam genggaman Allah maka orang yang paling beruntung adalah orang yang berderajat la khawfun alaihim walahum yahjanun jadi kalau orang sudah tidak takut kecuali takutnya cuma satu takut jauh dari Allah takut Allah tidak suka takut Allah tidak ridho kalau oleh makhluk tidak takut karena makhluk tidak bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah dan dia juga orang yang beruntung itu yang tidak sedih dengan duniawi ini karena dunia memang Ya cuma titipan saja Ingat rumus tukang parkir Banyak mobil tidak sombong Ganti-ganti mobil tidak takabur Diambil sampai habis tidak sakit hati Kenapa? Karena semua cuma titipan Jadi orang yang terlalu sedih dengan dunia ini Karena dia merasa dan megang terus sama dunianya Kalau kita sudah tahu dunia ini cuma titipan Allah Allah titipkan sesuai dengan waktu yang Dia kehendaki, waktunya diambil, diambil, waktunya ditahan, ditahannya kita jalanin, semuanya baik. Ah supaya kita yakin inilah salah satu di antara surat Ar-Rahman. Yas'aluhu man fis-samawati wal ad kullayau min wa fisyan. Kita simak beberapa ayat sebelum dan sesudahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Kullu man alaiha fanin Wa yabqa wajhu rabbika Dhul Jalali wal ikram Fabi ayy In rabbikuma matukaddiban yas'aluhum man fis samawati wal ard kull yawmin huwa fi sya'n fabi ayyi ana irabbikuma matukaddiban Surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 30 semua yang ada di bumi akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kakal. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kamu dustakan. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu Allah dalam kesibukan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kamu dustakan. Wabi ai alai, Rabbikumatu kandiban. Wabi ai alai, Rabbikumatu kandiban. Masya Allah. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Semuanya pasti binasa kecuali Allah pencipta pemilik segalanya yas'aluhu manfis samawati wal'ad semua nih yang ada di langit dan di bumi itu minta perlu kepada Allah, minta dan setiap saat Allah dalam kesibukan hanya sibuknya Allah yang maha agung beda dengan sibuknya kita kalau sibuknya kita riweh Allah dengan segala kekuasaannya tidak terganggu oleh kesibukannya Allah yang menciptakan mendesain menghidupkan mengurus memberi makan minum mendetakkan mengalirkan darah Allah yang mengangkat menurunkan yang ini dibuat sakit yang itu dibuat sehat yang ini diberi ilmu Allah yang memberikan pangkat jabatan, kedudukan apapun hanya bisa terjadi biiznillah termasuk pertemuan ini ini adalah biiznillah Allah tidak izinkan, tidak jadi pertemuan ini walau semua makhluk menginginkan ada di sebuah negara presidennya menginginkan si Fulan punya jabatan tertentu semua anggota parlemen menyetujui si Fulan mendapatkan jabatan tertentu partai-partai yang besar bergabung sudah setuju semua tapi kalau Allah belum setuju tidak jadi juga karena yang menentukan bukan makhluk tapi Allah subhanahu wa ta'ala kita ditakdirkan jadi orang-orang Indonesia bukan pilihan kita Allah yang mengatur kalau Allah menciptakan kita maka ibu dan Bapak dipertemukan sel telur dan sperma bekal ketemu bukan kita yang merencanakan lalu dibentuklah tubuh kita ini oleh Allah dirancang hidung kita bekal segini warna kulit bekal begini tinggi badan rambut semua bulu mata jantung empeduk semuanya kumplit Allah dalam kesibukan menciptakan mendesain meng, menciptakan, mengurus setiap semua makhluk semua makhluk termasuk ikan-ikan ini Allah yang desain air Udara semuanya tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang yang beruntung itu adalah orang yang hakul yakin ke Allah. Kalau dia ingin sesuatu, pasti yang diinginkannya itu ada dalam kekuasaan Allah. Ingin sesuatu jadi zikir. Siapa yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita, Allah atau kita? Allah. Makanya dia akan istiqoroh. Kalau dia sudah niat baik, dia ikhtiar. Rezeki yang menciptakan rezeki siapa? Allah. Kita ingat rezeki langsung ingat Allah. Kita tidak tahu di mana rezeki kita. Siapa yang tahu rezeki kita? Di mana? Siapa? Allah. Kita akan minta tolong ke Allah. Ya Allah, tunjukkan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma atau rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni kita bergerak sambil minta tolong ke Allah yang tahu yang halal dan haram sampai yang paling halus siapa Allah Ya Allah kami berlindung dari apa yang kau haramkan akibatnya menjemput rezeki itu jadi selalu dekat dengan Allah ini yang terpenting bukan rezekinya benar dikasih minum mata lihat minum hati ingat Ya Allah Seumur-umur saya hidup tidak pernah sehari pun kau lupa ngasih minum kepada saya Saya enggak tahu mata airnya di mana Padahal air kan banyak Ada air yang banyak bakterinya Ada air yang banyak kumannya Yang dikasihkan ke kita yang terpilih tidak Terpilih PH nya juga tujuh Ada air yang sangat asam Ada air yang sangat basah Ada air yang sangat penuh dengan bakteri kita dipilihkan puluhan tahun ah hidup 53 tahun selalu diberi minum oleh Allah tiap hari dan terukur PH nya terukur kebersihannya Allah tahu keperluan tubuh kita karena kalau terlalu asam jebol perut kita kalau banyak bakteri kita mencret benar diatur oleh Allah fabi ayyi alai rabbikuma tukatibat ini oksigen Allah ciptakan kita punya paru-paru Maaf Kita gak tahu keperluannya Berapa banyak Bagaimana komposisinya Tarik, keluarkan Langsung diikat oleh darah Disebarkan ke seluruh tubuh Jadi makanan, jadi pembakar Ini kita tidak tahu Setiap saat Allah dalam kesibukan Mengurus setiap makhluknya Jadi kalau lihat sepak bola ya jangan hanya lihat ramenya bola tendang sana tendang sini tapi lihat bagaimana Allah mengurus orang-orang yang lagi sepak bola lari sana dengan otaknya berpikir miring sana slending sana gantungnya berdetak luar biasa cepatnya tapi oksigen masuk ini panas badannya supaya dingin dikeluarkan uh, keringatnya semua serba luar biasa Lalu hormonnya diatur, adrenalin meningkat, matanya dibuat begini melihat ke sana, diinformasikan ke otak-otak menyuruh kaki mendang, wah teriakan supaya tiap detik miliaran aktivitas. Yes Aluhu manfisa ma wati walad kullayyamin huwa fischan. Ini sambil duduk begini dek, ini dahsyat sekali ini aktivitas kita ini memang kelihatannya duduk padahal ini karunia Allah miliaran aktivitas ini sambil mendengar begini otak mengingat loh kepalanya ngangguk-ngangguk ya ini paham nih anggukan kepala hmm, tidak kebanyakan dong hmm, enggak ngangguknya juga tuh kan ketawa ini ketangkap nih ini lucu senyum-senyum eh enggak terlalu wah enggak diatur senyumnya ketawanya juga ngepas <laughs> suaranya juga ngepas betul terus ada yang lagi duduk begini gatal, langsung dia gerakan tangan tepat ke yang gatelnya Coba kalau salah perintah nyolok ke mata yang hitam temennya kan bisa berkelahi tuh ketawa kan ngerti ya kan dan tidak delay Coba kalau lucunya sekarang ketawanya nanti malam kan bermasalah ada ini real time ini luar biasa tadi sudah makan sekarang di sini bekerja perut ini wah wow, kerja keras ini yang ngematiin bakteri yang wah wow, bakteri baiknya menghancurkan misahkan air kemana ini detik ini bekerja terus ada yang mau buang angin lagi mikir sekarang di sini ngasih tau duh ini nggak ada nih yang buang langsung mulai miring miring dikit ya itu perintah dari otak miring miring flat langsung itu nus nus ini dasyat ini biidznillah benar Jadi apakah ada sesuatu yang tidak diketahui Allah? Semuanya. Ya. Makanya jangan takut dengan keperluan kita karena Allah yang menciptakan kita punya keperluan. Yang takut itu enggak nyambung ke Allah, keperluan kita. Seperti adik-adik penghafal Quran. Sebetulnya yang terpenting tuh bukan hafal Qurannya yang terpenting ngapalin Quran itu jadi dekat dengan Allah karena kita gak bisa hafal tanpa izin Allah kalaupun hafal gak bisa ngamalin tanpa izin Allah, betul? apa artinya kita dibikin hafal tapi gak bisa ngamalkan padahal kebahagiaan Quran itu dengan Al-Quran bukan dari hafal nah, kedengar suara burung barusan kita harus bersyukur telinga kita masih bisa mendengar itu Allah takdirkan burung itu lewat barusan bersuara ngasih tahu ini telinga masih bisa mendengar burung bertasbih semuanya izin Allah makanya orang yang paling beruntung adalah orang yang paling banyak dzikir padkurullah kathiru alaikum tuflihun dzikir nazikir itu diantaranya seperti itu ingat semuanya diurus oleh Allah Semuanya dalam kekuasaan Allah Jadi kalau kita berbaring Allah tahu tidak Pikiran kita Allah tahu tidak Yang lagi mikir-mikir ngeras-ngeras Allah tahu tidak Tahu Makanya orang yang yakin ke Allah mah Nggak mau mikir kotor Nggak mau ngomong kotor Dalam kesendirian Dalam keramaian sama saja sendirian Allah yang ngurus dalam keramaian Allah yang ngurus. Mengapa para kekasih Allah di hutan tidak merasa kesepian? Karena di hutan semuanya juga ciptaan Allah bertasbih. Yusabbihu lahu ma wa ma Bertasbih. Lihat ular. Mata ke ular, hati ke Allah. Ini ya, ular enggak pesan jadi ular. Tidak ada ular jahat karena dia enggak punya pilihan. Benar? Mata ke ular, hati ke Allah. A'udzubika limati Allahita, ma'min syarima, kolak. Aku berlindung kepada A'udzubika limati dengan kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Itu sangat mudah bagi Allah dibalikin ular tidak nyerang kita. Tapi tidak banyak orang yang ingat ke Allah. Banyaknya mata ke ular, hati ke ular. Akibatnya lebih banyak takutnya daripada banyak zikirnya. Jadi sebetulnya Allah ciptakan seperti sekarang udaranya sejuk untuk ingat Allah, mendengar ingat Allah, melihat ingat Allah. Kita punya keperluan Allah yang punya. Ada yang ngancam Allah yang bisa ngebela. Akibatnya zikir terus fatkurun nih, adkurkum kita ingat ke Allah, Allah akan memperlakukan kita spesial kita enggak ingat ke Allah juga Allah ingat ke kita kalau nggak siapa yang ngurus tapi kita ingat Allah Allah akan ingat kita spesial hati dikasih tenang ini dikasih ide dan gagasan kita dipertemukan dengan solusi itulah mengapa ahli zikir itu bisa sempurna ikhtiarnya karena dia selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang hakul yakin kepada Allah ya bahwa Allah dalam kesibukan mengurus segala-galanya baik kita maupun selain kita semuanya milik Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Duhai Allah tolonglah kami agar selalu bisa ingat padamu. Jadikan kami menjadi ahli syukur padamu Dan jadikan kami menjadi ahli ibadah yang baik Ya Allah Wahai Allah bukakan hati kami Apapun yang halal kami lihat membuat kami ingat padamu Jadikan apapun yang kami dengar selalu membuat kami ingat padamu Apapun yang kami inginkan membuat kami dekat denganmu Ya Allah putuskan harapan kami dari siapapun selain engkau Cukupkan hati ini hanya berharap padamu. Hanya takut jauh darimu. Ya Allah jadikan hati kami hati yang selalu penuh ingat padamu. Dan golongkan kami menjadi hamba yang tidak pernah berpaling darimu. Walau sesaat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah tawakina azabannan. Amin ya Allah. Ya Rabbil Alamin. Demikian. Mudah-mudahan. Dimanapun, kapanpun, ingin apapun, takut apapun, mendengar, melihat apapun Tersambung hati kita kepada Allah Pemilik, penguasa, pencipta, penentu yang maha baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi